Mitra bisnis, seorang dosen di Jakarta meminta Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap ketentuan tentang pendapatan tidak kena pajak atau PTKP karena dinilai merugikan warga negara. Pemerintah menetapkan besaran PTKP sebanyak Rp1.320.000 per bulan, menurut dia seharusnya Rp5.000.000 per bulan, sesuai dengan kebutuhan dasar minimum. Ketentuan PTKP itu sendiri menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan akhirnya menolak permintaan ini. Saat ini sudah terhubung dengan ketua asosiasi pengusaha Garment Indonesia, Popi Darsono. Bu Popi, apa komentar Anda? Terlalu kesian, 1,3 kok dikajakin gimana sih? Pejabat-pejabat itu kan enak, ya nggak merasakan oh, punya uang sekian kecilnya. Seringkali orang Indonesia tuh lupa pendek ingatannya dengan kesusahan-kesusahannya mereka. Jadi saya kira memang udah seharusnya nggak adil. Mereka tuh orang-orang kecil kayak begitu ya. Tidak memiliki peluang lain untuk dapat tambahannya. Jadi saya setuju harus diapkakan memang. Cari uang bukan begitu caranya. Pengadaan pajak kalau penuh gelar, ya memang harus punya teknis yang canggih ya untuk bisa menjaring lebih banyak lagi. Jangan sampai yang dikenakan tuh itu-itu juga, itu saya setuju. Jadi istilahnya kita kalau pengusaha, saya menangkap binatang di kebun binatang gitu loh. Apakah artinya salah sasaran, Bu? banyak sekali pedagang pedagang kelas menengah, katakanlah ya, yang sebetulnya income-nya banyak sekali di kota sana miliar miliar itu belum terkena pajak kan sebenarnya karena dia hanya membayar redistribusi kepada pejabat yang suka ngedatengin ya itu aja jadi dia membayar kayak soran-soran yang setengah resmi, yang perapat resmi, yang tidak resmi itu udah membuat dia tidak membayar pajak itu banyak sekali apalagi bisa nego. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk masalah ini? Sebenarnya kalau mereka kreatif lebih mau kerja keras, fokus ya. Jangan terlalu banyak fokusnya. Mau pengentasan kemiskinan, mau juga dapat uang dari pajak, mau juga ini. Jadi tidak satu-satu. Kita harus mampu memiliki sebuah program yang berkesinabungan siapapun pemerintahnya untuk jangka panjang tapi untuk kebaikan. Jangan setiap kali ganti pemerintahnya, ganti peraturannya, Pemerintah harus kreatif bagaimana dia menciptakan satu lapangan kerja dulu deh. Kalau lapangan kerja ada otomatis yang namanya biaya bantuan tunai segala macam kan menjadi berkurang. Karena itu bisa dipakai funds untuk pembangunan juga lagi. Ya kan? Tapi karena saya lihat paling gampang memang memberi bantuan tunai. Kalau menurut saya itu langkah yang mendidik rakyatnya menjadi selalu ingin menerima bantuan tunai seperti itu. Dan itu menjadi tidak kreatif juga karena paling gampang saya udah kasih bantuan loh tunai kelar. Padahal kalau kita ingin membina rakyat kecil untuk mendapatkan sebuah income yang berkesinabungan, uang yang sekian itu dipakai sebuah program-program yang step dengan step. Dia mau dijadikan industri kecil, mau dijadikan apa, itu ada caranya semuanya. Dan memang memerlukan waktu, kontrolnya, networknya. Pemasarannya dan lain-lain Nah itu yang akhirnya nanti Tidak perlu dikasih bantuan tunai lagi Tapi dia akan mandiri Demikian Popi Darsono Saya Dewi Sintawati